Rahmatullahi Wabarakatuh Buya Saya mau bertanya uh, Ada seorang istri Yang ingin Sekali berbakti kepada suaminya Namun Suaminya di mata suaminya selalu salah apa yang mau saya tanyakan apa karena saya itu mungkin banyak dosa tak bagaimana Bu ya karena Si suami itu pernah mengatakan sama saya, kesalahan kamu itu semua karena dosa-dosa kamu. Padahal eh, si istri itu hatinya benar-benar pengen, pengen mengabdi sama suami, pengen taat. Tapi ya begitu Bu ya, jadi sel selalu salah gitu. Uh, si istri itu merasa takut enggak, enggak punya ridho dari Allah gitu. Karena kan ridho Allah itu, ridho suami itu ya ridho Allah gitu. Si istri itu merasa takut uh, kalau ibadahnya selama ini enggak diterima sama Allah Buya. Gitu aja Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya Mencari keridoan suami Luar biasa Dan Niatnya baik Ada seorang wanita mencari keridoan Sang suami Dan hendaknya di hati semua wanita seperti itu Akan tapi harus dilanjutkan Karena Allah Bukan karena ingin dibalas oleh Sang, sang suami Sehingga nanti sudah tidak peduli Apakah suamiku senyum kepada aku atau tidak Karena aku berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita harus berbicara dengan ukuran manusia. Berat kalau saya tidak diterima kasih. Memang itu pangkat kita, enggak apa-apa. Akan tapi kita harus terus berlatih dan berlatih. Di saat seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Karena mengharapkan keriduan dari Allah. Maka anda sudah mendapatkan hal tersebut dari Allah keriduan. Biarpun suami belum. Asalkan anda sudah benar dalam mengabdi akan tapi Anda harus tahu bahwasanya di dalam pengabdian kepada suamimu hendaknya seorang wanita yang ingin mengabdi kepada suaminya hendaknya lebih mementingkan apa? Bukan bagaimana caramu mengabdi. Tapi bagaimana cara Allah mengajarimu mengabdi. Kemudian apa yang diinginkan? Jadi mem memasakkan masakan yang enak pun belum tentu menjadikan suami senang. Bisa saya menjadi marah karena diam-diam nyimpan ini pengeluaran saya bisa tambah banyak nih enggak tahu saya. Hah? Jadi bagaimana? Tanya suami seperti apa kesenangannya dan sebagainya. Ini ya. betul-betul cerdas dalam mengabdi kepada suami dan itu adalah pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi, jadi tidak memikirkan kesenangan untuk diri. Saitah Khatijah Kubro, Siti Khatijah. Waktu ditanya, ayah Khatijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Kegantengannya, keluasannya, biawai dalam berinteraksi, memadukasih, bercinta, akan tapi Siti Khadijah menjawab, demi Allah kalimat yang harus dipakai oleh semua wanita dan semua pria juga dalam mengabdi kepada suami, istri sang istri Khadijah berkata, demi Allah semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, Akan tapi yang aku pikirkan adalah Bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku Jadi yang ada di otak seorang istri Bagaimana suaminya senang nah Ini adalah pengabdian yang luar biasa Sehingga itu nanti akan mengalahkan kepentingan pribadimu Urusan masakan, urusan apapun Bahkan setelah itu anda tidak mengharap balasan Kalau anda mengharapkan balasan dari manusia Berarti itu sudah langsung kita masuk bab beda Berbuat bukan karena Allah masuk syirik khafi yang tersembunyi atau riak. Tapi pun demikian harus koreksi diri. Apa yang menjadikan suami tidak menerima kebaikan yang pernah kita lakukan? Beda loh. Suami yang masih menganggap, sesak mengucapkan terima kasih. Menyanjung anda. Itu berarti menghargai. Yang menjadi masalah kebaikan yang anda lakukan kok tidak diterima. Itu jadi masalah. Enggak usah begini. Enggak benar kalau tetap enggak benar. Enggak, bukan begitu. Jadi suami Anda ini. Jadi bagaimana koreksi? Jadi ada sebagian suami itu memang tidak bisa menerima kebaikan dari istri karena memang salah cara memberikan kebaikan. Ada lagi memang suami enggak benar, suami enggak pernah tahu terima kasih kerjaannya hanya mengatakan kurang, tak ini nasib, tidak, alhamdulillah itu suami. Ada suaminya urusan masakan nasi, nasin segitam, kasinan kopi tidak manis setiap hari kalau dia bedakmu kebanyakan atau kurang bedak kerudungnya jelas. Ini kerjaannya begitu, tak itu model istri. Akan tapi wahhabarah suami hargai kebaikan seorang istri, bahkan. Tidak mampu mengatakan kamu kurang begini Mungkin seorang istri mengatakan Sudah seorang suami mengatakan Masya Allah pengabdianmu luar biasa Tapi anda pun tidak boleh terlena Mungkin ada, ke ada kekurangan Yang tidak pernah anda pikirkan Renungkan Karena suamimu baik sehingga tidak pernah Mencaci anda Tidak pernah mengatakan kurang Atau sebaliknya Karena istri anda itu orang baik Sehingga akan pernah mengatakan kurang padahal itu andengnya sebulan depan potong satu ini enggak sewajarnya enggak sadar bikin cukup terus ini ini problem jadi karena istrinya baik maka tidak pernah mengatakan kurang atau tidak mengatakan tidak, tidak pernah komentar tidak baik karena baiknya pasanganmu jadi jadi yang menjadi yang masalah itu kalau sudah menganggap sempurna pengabdiannya ini malah ya ini, jangan menganggap sempurna pengabdian Anda akan tapi terus kurang bi kemudian yang terakhir di dalam urusan suami istri harus memilih yang benar pasangan. Kalau memang ternyata setelah memilih ini bicara sudah terlanjur menjadi suami saya atau istri saya, pendidikan yang benar. Yang membantu kita untuk membawa mereka kepada kebaikan adalah pendidikan yang benar, ilmu yang kita ajarkan. Atau ilmu yang diajarkan guru-guru, itu ilmu yang membangun mereka. Makanya kalau suaminya gak pernah ngaji, kebayang gimana dinasihati, gak paham nasihat. Atau istri gak pernah ngaji, na'udzubillah yang ngaji saja masih kadang gini-gini apalagi tidak ha? ngaji nih gimana ini problemnya baik semoga yang bertanya menceritakan tentang wanita tersebut adalah bakal diberi kemudahan keindahan dalam rumah tangganya